Assalamualaikum saudara-saudara, berita pagi edisi hari ini Sabtu 26 Agustus 2017 dibacakan Ardiansyah. Truk pengangkut material PLN terguling di tikungan Senapit. Oknum penegak hukum terlibat illegal logging di hutan Aceh. Polisi tangkap pedagang dan petani saat konsumsi sabu di Blang Bintang. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim newsroom Serambi ITM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM AC Tenggara, Radio City 94,4 FM, Radio Rimba Pase 90,1 FM Loksmawi dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Jarlun truk Fuso BK9376SE yang disopiri Rustam Effendi, 42 tahun warga kota Medan, terbalik di tikungan senapit Desa Sukadamai, Kecamatan Lembas Lawa, Aceh Besar, Jumat Siang, sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Truk pengangkut material milik PT PLN yang datang dari arah Medan menuju benda Aceh, terbalik akibat Remblong. Kasat Lantas Polres Aceh Besar Ibtu Sanditita Nugraha mengatakan pada saat menurun tikungan senapit rem truk Fuso tersebut blong sehingga truk hilang kendali dan terguling ke sebelah kanan badan jalan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tunggal tersebut. Begitu juga halnya dengan Rustam Effendi, supir truk naas tersebut juga dilaporkan tidak mengalami luka. Kasat Lantas Polres Aceh Besar menyebutkan saat kecelakaan kawasan tikungan senapit tengah sepi karena menjelang pelaksanaan sholat Jumat sehingga tidak terjadi kemacetan parah. Dari catatan seram BFM, hampir setiap tahun kecelakaan terjadi di tikungan senapit. Kasus kecelakaan terakhir menimpa truk intercooler bermuatan hand traktor pada Kamis 21 Juli 2017. Sederlun aksi perambahan hasil hutan Aceh seperti illegal logging semakin gencar dilakukan oleh warga bahkan ada melibatkan oknum penegak hukum yang dijadikan sebagai banking. Akibatnya hutan menjadi rusak dan mengancam keberadaan keberagaman hayati yang ada di dalamnya. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DLHK AC Insinyur Saminuddin mengakui selama ini ada oknum-oknum aparat penegak hukum di AC yang terlibat dalam peredaran kayu ilegal. Guna memberantas para oknum itu, Saminuddin menyatakan telah berkoordinasi dengan Polda Aceh Kodam Iskandar Muda, dan Denpom Iskandar Muda. Untuk mencegah terjadinya perambahan secara ilegal, pihaknya akan melakukan operasi secara simultan selama sebulan dari 25 Agustus hingga 25 September 2017. Operasi itu dilakukan oleh 7 unit kesatuan pengelolaan hutan, 30 unit bagian kesatuan pengelolaan hutan dan 86 dan 86 unit resort pengelolaan hutan. Tugas mereka juga akan dibantu 29 penyidik pegawai negeri sipil DLHK yang baru dilantik. Saminuddin menambahkan selama ini ada dua tindakan yang dilakukan pihaknya ketika menemukan para pelaku pembalakan liar di lapangan, yaitu melakukan pembinaan apabila hasil perambahan masih kategori kecil. Namun apabila hasil perambahan dalam golongan besar maka pelakunya dikenakan tindak pidana. Darlun Petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Besar menangkap seorang pedagang dan petani yang tengah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu kamis kemarin sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat di Gampung Kayak Kunyet, Kecamatan Belang Bintang, Aceh Besar. Kedua pelaku berinisial AF 20 tahun dan MB 18 tahun, warga Kecamatan Belang Bintang. Kasat Narkoba Polres Aceh Besar Ibtu Yusra Aprila SHMH mengatakan penangkapan kedua pelaku dari informasi masyarakat yang melihat kecurigaan terhadap AF dan MB. Mendapat informasi itu, tim opsional Satres Narkoba Satres narkoba Polres Aceh Besar bergerak ke lokasi dan mendapati AF dan MB tengah menggunakan barang haram. Pengkeledahan yang dilakukan petugas dari tersangka AF ditemukan sabu-sabu seberat 1 gram, satu alat isap bong, serta sebuah pipet kaca. Barang haram itu rencananya dijual serta digunakan bersama-sama dengan tersangka MB. Selanjutnya keduanya langsung dibawa ke Mapolres Res Aceh Besar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ibtu Yusra menambahkan di hari yang sama pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, tim opsional Satres Narkoba Aceh Besar juga meringkus IS 34 tahun warga kecamatan Montasik Aceh Besar. Dari penangkapan itu polisi menyita barang bukti satu buah bong yang terbuat dari botol air mineral serta sebuah pipet kaca yang masih berisikan sabu-sabu yang dikonsumsi. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudah masyarakat Kota Sabang kembali mempertanyakan keseriusan pihak PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan terkait tidak maksimalnya pelabuhan transportasi laut dari balohan ke Ulile Banda Aceh atau sebaliknya. Hal itu menyusul tidak beroperasinya KMP Tanjung Burang akibat mengalami kerusakan berat beberapa bulan lalu. Seorang warga Sabang Abdullah alias Dola Brewo mengaku kecewa dan menilai PT ASDP selaku pengelola jasa transportasi laut rute Sabang Banda Aceh tidak serius mendatangkan kapal Roro yang layak dan bagus sebagai pengganti KMP Tanjung Burang yang sudah tidak layak lagi melayani penyeberangan Sabang Banda Aceh. Selain lambat, kapal lambat itu juga sering mogok di tengah laut dan beberapa kali harus ditarik timsar. Kini praktis penyeberangan antara kedua pelabuhan hanya dilayani KMP BRR plus kapal cepat. Kondisi ini sangat mengganggu kelancaran transportasi laut ke Sabang yang telah ditetapkan sebagai kawasan destinasi wisata internasional. Sementara kapal Roro yang diharapkan menjadi pengganti KMP Tanjung Burang yang kini dalam perbaikan di galangan kapal PT Koja Sabang tak kunjung datang. Kepala Dinas Perhubungan Sabang Irawadi mengaku bahwa Pemko Sabang, Pemerintah Aceh dan DPDR telah berulang kali mendesak PT ASDP mengganti KMP Tanjung Burang dengan kapal Roro lain. Bahkan dari beberapa pertemuan pihak ASDP berjanji segera menindaklanjuti permintaan untuk mengganti KMP Tanjung Burang tapi hingga saat ini belum ada realisasi. Sudarlun Junaidi, 55 tahun, asal Medan Sumatera Utara, selaku sopir truk, dilaporkan meninggal saat menyetir di Jalan Desa Ujung Pacu, Kecamatan Muara Satu Lok Semame, Jumat kemarin pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Hasil visum, pihak Rumah Sakit Arun tidak ditemukan tanda kekerasan di tubuh korban. Kapolsek Muara 1 AKP Ahmad Yani mengatakan truk tersebut datang dari ujung pacu sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Ia menuju rumah Sulaiman untuk mengangkut kelapa yang telah dikupas kulitnya. Usai kelapa dimuat ke truk maka mobil tersebut kembali berangkat. Tidak jauh dari lokasi yakni di sebuah tanjakan tiba-tiba mobil tidak bisa melaju lagi sehingga Cunaidi pun memerintahkan kernetnya Wahyu di 18 tahun asal Aceh Timur untuk meletakkan batu di ban belakang agar mobil tidak mundur. Usai meletakkan batu, Wahyudi kembali ke depan. Ternyata Junaidi sudah tidak berdaya lagi. Karena tidak ada reaksi, Wahyudi pun menggoyang-goyangkan tubuh Junaidi. Saat itulah diketahui Junaidi telah tidak bergerak. Dibantu warga selanjutnya Junaidi dievakuasi ke rumah sakit Arun. Dari hasil pemeriksaan medis, Junaidi dipastikan sudah meninggal dunia. Hasil visum tidak ada unsur kekerasan. Namun diduga kuat jika armarhum terkena serangan jantung. Beratai Allah, beratai. Info haji 2017 Sudarlun jemaah calon haji Indonesia yang wafat di Arab Saudi bertambah 3 orang Cuma kemarin. Mayoritas calon haji meninggal karena terkena serangan jantung dan gangguan pernapasan Data yang dirilis sistem komputerisasi dan informasi haji terpadu siskohat daerah kerja Mekah total jumlah keseluruhan jemaah calon haji Indonesia yang wafat Sejak keberangkatan gelombang pertama 28 Juli 2017 mencapai 93 orang. Ketiga jamaah yang wafat kemarin adalah Purnomo bin Wasitorejo, 61 tahun, kloter 053 Surabaya. Ia meninggal di Pemondokan Mekkah karena serangan jantung. Termasuk di antara yang meninggal ini juga jamaah haji khusus. Selanjutnya Usman bin Ismail Notet, 59 tahun, kloter 008 Lombok. Ia wafat saat perjalanan menuju Mekah karena kecelakaan lalu lintas. Jamaah tersebut tertabrak mobil saat menyeberang jalan. Kemudian Rosmawati binti Palti Sinaga, 67 tahun, kloter 018 Medan. Ia meninggal di rumah sakit Arab Saudi Mekah karena serangan jantung. Saat ini jamaah dari berbagai negara telah berada di Mekah. Jamaah Indonesia sendiri saat ini berjumlah 183.000 orang. Rombongan jamaah terakhir dijadwalkan tiba di Jeddah Sabtu ini. Sederlun Asrama Haji Banda Aceh belum memiliki poliklinik kesehatan yang berfungsi menangani segala masalah gangguan kesehatan jamaah calon haji. Hal ini terungkap dalam kunjungan spesifik panja kesehatan haji Komisi 9 DPR RI ke Embarkasi Aceh yang dipimpin Ketua Komisi 9 Dede Yusuf Marcan Effendi didampingi Wakil Gubernur Aceh Nova Irian Syah lalu. Dede Yusuf mengatakan secara umum fasilitas kesehatan asrama haji M.Barkasi Aceh telah cukup baik, namun masih terdapat beberapa yang menjadi catatan panjang kesehatan haji Komisi 9 dan akan dibahas nantinya di tingkat pusat bersama dengan pemerintah. Menurutnya hal ini terjadi karena dipengaruhi faktor kuota jamaah haji dengan tenaga medis. Sementara Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Banda Aceh, Nuryanto, mengatakan pelayanan kesehatan haji di Aceh ini memiliki 15 dokter, 7 perawat, 6 tenaga pengendali risiko lingkungan, 10 tenaga administrasi dan sistem komputerisasi haji terpadu bidang kesehatan. Asrama haji setempat yang dijadikan embarkasi Aceh cuma dilengkapi tempat pemeriksaan kesehatan, ambulans, dan kendaraan operasional. Karena itu butuh ruang kesehatan permanen untuk embarkasi dan debarkasi ruang tunggu jamaah sebelum pemeriksaan akhir dan penambahan toilet di tempat pemeriksaan akhir. Sebab dari total 4.393 jamaah haji embarkasi Aceh termasuk petugas yang berangkat tahun ini, sebanyak 68 persennya berusia di atas 50 tahun beresiko tinggi. Hari Nisrum Seram di Tanjung Permaiskian berita pagi edisi Sabtu 26 Agustus 2017. Berita siang Seram BFM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi juga bisa Anda dengarkan kembali di situs internet revolw.serambfm.com. Follow Twitter at Seram BFM. Darun,